Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita malam edisi hari ini Sabtu 2 Februari 2019 Dibacakan Ardiansyah Dua mobil barang kul cool koldisel bertabrakan di Langsas Satu tewas dan dua orang kritis Batu Nisan toko Islam yang dibongkar lebih tua dari Samudra Pase Longsor terjadi di Pungki Arus transportasi galus sempat terganggu Dengarkan juga berita menarik lainnya yang lebih rangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Loksar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Tekengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Uderlun, sato orang meninggal dunia, dua kritis dan satu luka ringan akibat kecelakaan sesama mobil barang jenis Mitsubishi Cold Diesel di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung, Seriget, Kecamatan Langsa Barat. Kapolres Langsa KBP Andi Hermawan SIK membenarkan insiden kecelakaan maut yang menyebabkan seorang sopir tewas, dua luka berat dan seorang luka ringan. Kecelakaan antara mobil jenis Mitsubishi Cold Diesel ini terjadi pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat Tepatnya di tikungan Jalan Medan Banda Aceh, sekitar SMA Negeri 4 Langsa, Gampung, Serigit. Korban tewas, sopir mobil barang Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi BL 8661N bernama Namawi, 35 tahun, beralamat di Panton Labu, Aceh Utara, meninggal dunia di lokasi kejadian. Darlun Longsor kembali terjadi di Pungkih, Kecamatan Putri Betung, Gayu Luwes, sehingga sempat menyebabkan transportasi dari Galus ke Kutacani Aceh Tenggara terganggu beberapa jam, namun saat ini kembali lancar. Longsor terjadi setelah daerah tersebut dilanda hujan lebat pada Jumat malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sehingga sempat menyebabkan lalu lintas lumpuh total. Bahkan arus lalu lintas dilaporkan normal pada 2 Februari 2019 setelah pihak MUSPICA berkoordinasi dengan pihak PT. PNP untuk mengerahkan alat berat ke lokasi tersebut. Longsor sempat menyebabkan sebuah mobil Avanza terjebak dan nyaris tertimbun di tengah longsor oleh material longsor berupa lumpur. Sudarlun Batu Nisan pada makam tokoh Islam di desa Lebuk Tuo, kecamatan Merah Mulia Aceh Utara yang sempat dibongkar orang tak dikenal ternyata lebih tua dari kerajaan Samudra Pasai. Makam yang disebut-sebut dengan sebutan lokal milik Raja Amat ini diperkirakan pada abad ke-13. Bahkan makam tersebut telah pernah diregistrasi ke Cagar Budaya Nasional pada 2017. Demikian antara lain disampaikan arkeolog dari Balai Pelestarian Budaya Aceh atau BPCB Aceh Andi Irfan Syam kepada Serambi. Tim BP-CBAC didampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh turun ke makam tersebut pada Sabtu 1 Februari 2019 setelah mendapat informasi makam tersebut dibongkar orang tak dikenal pada Senin 28 Januari 2019. Diberitakan sebelumnya, Makam Raja Ahmad Tokoh Islam Tertua di Asia Tenggara di Desa Lebuktu Senin 28 Januari sore ditemukan warga sudah dibongkar oleh orang yang belum teridentifikasi. Dari hasil penelitian Tim Center of Information for Samudra Paseh Heritage, Padanisan, tersurat berinskripsi wafat pada 1622 Hijriya 1226 masehi <SILENCIO> Darlun Mahkamah Syariah kelas 1 Besigli Pidi mencatat 292 kasus gugat cerai istri ajukan cerai kepada suami tinggi pada tahun 2018. Perkara tersebut tinggi di PD dibandingkan cerai talak yang berjumlah 103 kasus Kedua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sedikit berhasil dilakukan upaya damai Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kepala Mahkamah Syariah kelas 1B Sigli Dr. Munir Muhammad SHMAG didampingi Panitira Muda Hukum Dedi Afrizal mengatakan Angka perkara gugat cerai yang ditangani Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli berjumlah 292 kasus Perkara gugat cerai ini telah digabung dengan sisa kasus gugat cerai pada 2017 yang berjumlah 24 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 103 perkara yang juga telah digabung dengan sisa perkara pada tahun 2017 berjumlah 14 kasus. Cerai talak Ia menyebut sebelumnya 2017 angka perkara cerai gugat grafiknya meningkat berjumlah 363 kasus dan cerai talak 99 kasus dikatakan pada tahun 2018 Majelis Hakim Mahkamah Syariah berhasil memutuskan perkara 106 cerai talak dan 281 kasus perkara gugat cerai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Seularun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komnas Perempuan menilai persepsi bahwa rancangan undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual Pro perilaku seks bebas keliru karena tujuan RUU tersebut adalah memberikan akses keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Imam Naheyi saat menghadiri dialog pro-kontra RUU penghapusan kekerasan seksual di Jakarta. Dalam pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual, Komnas Perempuan juga tidak pernah membidik wilayah perilaku seks bebas. Meski RUU penghapusan kekerasan seksual tidak membuat delik yang memidanakan zina yang dilakukan suka sama suka, sanksi perilaku seks bebas telah diatur dalam Undang-Undang Pidana. Darlo Nindu Perusahaan atau Holding BUMN Pertambangan mencatat aset perseruan pada sepanjang tahun lalu melesat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan aset seiring perseroan meningkat porsi saham pada PT. Privat Indonesia 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut total aset perusahaan tahun lalu mencapai 162 triliun. Jika dibandingkan posisi tahun 2017 setelah Inalum resmi menjadi holding BUMN Tambang, pertumbuhan asetnya mencapai 74,19 persen dari posisi 93 triliun. Sementara jika dibanding posisi 2016 sebelum menjadi holding, aset perusahaan melonjak hampir 8 kali lipat. Tidak hanya mencatatkan pertumbuhan aset, Budi mengungkapkan holding BUMN Tumbang Plat Merah tahun lalu juga mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 50%. Laba perseroan naik 427 triliun pada 2017 menjadi 643 triliun.